Mitra bisnis, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi. Bantuan langsung itu akan diberikan ke 65 juta jiwa masyarakat miskin dengan nilai total 13 triliun. rupiah. Ada pemikiran, penghematan subsidi semestinya lebih efektif digunakan untuk menghapus pajak kendaraan angkutan umum? Seperti taksi dan bis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Sis Ns. Pak Sis, apa komentar anda? 190 ribu per bulan bisa jadi apa, buat apa? Artinya buat apa uang itu? Terus kemudian arah mengasihnya gimana? Apa nggak menimbulkan potongan-potongan korupsi lagi? Kedua, uang segitu banyak, apa nggak bisa dipikirkan untuk apa lagi? Menurut saya, tidak ada gunanya ini. Penyakit lama kalau mau kampanye aja. Ini BLT ini untuk karena BBM naik? Iya Pak. Ya, sudah, kalau uang keluar juga mesti dinaikin. Buat apa menahan uang dengan mengeluarkan uang? Iya, setelah 4 bulan suruh suruh nangis lagi, suruh mampus lagi rakyatnya setelah 4 bulan. 4 bulan disuntik dikasih vitamin, setelah 4 bulan gimana? Buat apa kalau tahu kalau tahu mau mati 4 bulan lagi ngapain sih? Ya enggak ada enggak ada gunanya. Jadi harus cari Pemikiran baru yang inovasi gitu ya. Menko perekonomian apa gunanya gitu. Mikirin dong nanti <laughs> rakyat. Mikirin jangan yang mau dinaikin kemudian subsidi BLT. Yang dipikirin bagaimana mengurangi kebocoran-kebocoran. Itu yang harus dipikirkan. Bocor dari subsidi. Bocoran tempat lain. Belum dipikirkan itu. Uang-uang ha, yang dikorupsi. Uang-uang yang dimark up. Ini untuk menggolokan ini ke DPR aja saya curiga ada. Ada permainan. Supaya DPRnya setuju. Menurut saya... Kayak gini, kayak gini udah klise lah apa politik kuno ini gitu apa hanya rakyat se seketika doan ada sadar memang rakyat tengah ngerti kasih setengah aja dikasih uang Rp20.000 saya yakin nyampenya enggak setengah pun yakin saya ada uang inilah potong inilah pasti memang dari atas enggak dipotong tapi di tengah di bawah itu yang dipotong kalau bapak boleh mengusulkan sebenarnya uang Rp13 triliun rupiah ini bisa jadi apa pak 13T saya berpikir kalau di Indonesia masih ada orang pintar, ada orang yang mengaku sekolah, S2, S3, itu harus diciptakan dengan 13T lapangan pekerjaan di tempat rakyat termiskin di mana. 13T, mungkin tidak 13T, mungkin satu t cukup jadi 13 daerah. Kalau rakyat yang sudah lumayan hidupnya tidak usah perlu BLT lagi. Dan diciptakan lapangan pekerjaan dan itu untuk jangka panjang, bukan cuma buat 4 bulan. Misalnya kemarin import garam, sekarang ciptain bikin garam dengan uang 13T gimana? Ciptain lagi apa yang impor-impor lagi kemarin banyak atau peternakan kalau daging harus impor semua. Kenapa sih nggak dibantu aja rakyat dengan bantuan sapi atau bantuan kayak dulu zaman Pak Harto itu lebih bagus tuan itu malah dihapuskan banyak 13 T yang sekarang yang dulu juga kalau dikumpulkan berapa T itu semuanya dan itu nggak sedikit loh uang loh 6,7 triliun soal Century dianggap banyak sekali tapi 13 T nggak penting jadinya. Demikian politisi SNS saya Wendy Lem.